Assalamualaikum Sudarlun Berita pagi edisi hari ini Kamis 20 Januari 2022 Bersama saya Ardian Shah. Berita pagi ini juga bisa anda dengar di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara Radio City 94,4 FM Loks Radio Amanda 104 FM Tekengon Dan Radio Megapun 105,6 FM sikli Serta Radio Klote 101,1 FM Aceh Selatan Kita awali berita pagi ini dari Benar Meriah bersama laporan Fikar Weeda. Senator asal Aceh yang juga Ketua Komite 1 DPDRI Fahul Razi mendukung pengembangan Kopi Gayo. Ia mengatakan bukan hanya secara nasional maupun internasional namun juga dukungan terhadap pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Benar Meriah. Farul mengatakan lahan kopi yang luas, sumber daya yang terus berkembang serta potensi pendapatan asli daerah Oleh karenanya pihaknya terus mendukung Kabupaten Bener Meriah untuk membangun infrastruktur serta sumber daya manusia Farul menambahkan infrastruktur membuat potensi yang ada di bener Meriah bisa lebih berkembang Daerah tengah Aceh ini adalah salah satu penghasil kopi Aceh atau kopi gayau terbaik bukan hanya tingkat nasional namun juga di internasional Kita lanjut lagi berita pagi ini Sudarlun setelah dari Bener Meriah. Kali ini ada berita dari Nagan Raya bersama laporan Rizwan. Jalan Nasional di depan PLTU 12 di Suapuntung, kecamatan Kuala Pesisir Nagan Raya rusak parah. Kerusakan dikhawatirkan menjadi titik rawan kecelakaan lalu lintas ketika kendaraan dari dua arah mengelak jalan yang rusak dan berlubang. Jalan Nasional tersebut merupakan jalan lintas melabuh Simpang Put yang selama ini banyak dilintasi kendaraan. Selain kendaraan umum dan pribadi, jalan nasional itu juga dilintasi truk tronton milik PT MiFA bersaudara yang membawa batu bara dari penumpukan di Penagacur Ujung Aceh Barat ke PLTU 12 Nagan Raya. Selama ini sejumlah batu bara PT Mifa digunakan sebagai bahan bakar PLTU 12 PT PLN. Beberapa pengguna jalan kepada Serambi mengatakan, mengeluhkan kerusakan jalan nasional tepatnya di depan PLTU-12 tersebut. Surya, salah seorang warga Nagan Raya, mengatakan selain rawan tertabrak truk pengangkut batu bara PT. MiFA karena melintasi jalan nasional sehingga truk perlu dikawal polisi atau dinas perhubungan. Jarlun Seladari Nagan Raya, kali ini ada berita dari Banda Aceh. Gubernur Aceh memberi rekomendasi kepada PT. Miva, Bersaudara, dan PT. Bel untuk ekspor batubara ke luar negeri. Namun pemerintah pusat masih menutup kran untuk ekspor batubara sehingga belum bisa mengangkut ke negara lain kecuali dalam negeri. Kepala Dinas ESDM Aceh Insinyur Mahdi Nur MT mengatakan pemerintah Aceh mendukung surat Dirjen Mineral dan Batubara tentang larangan penjualan batubara ke luar negeri. Aturan itu sudah berlaku sejak 31 Desember 2021, kecuali untuk pemenuhan kebutuhan batubara PLTU milik grup PT. PLN Persero. Mahdidur menyatakan untuk menyahuti surat permohonan rekomendasi izin batubara dari PT. MIVA dan PT. BEL, maka sudah ada rekom dari pemerintah Aceh yang menyampaikan hal ini dalam acara pertemuan Minutes of Meeting dukungan ekspor batubara untuk PT. MIVA dan PT. BARA Energi Lestari atau BEL. Kegiatan diselenggarakan di Aula Dinas ESDM Aceh-Banda Aceh pada Rabu 19 Januari 2022. Ia mengatakan Surat Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM menyangkut tiga poin penting. Namun demikian Mahdi mengatakan pertambangan batubara dan mineral lainnya telah berjalan di Aceh selama ini. Bahkan berperan besar dalam mendukung pembangunan daerah khususnya menambah pendapatan daerah dan negara. Kita lanjut lagi berita pagi ini Sudarlun. Sebanyak 8 imigran rohingnya dikabarkan kabur dari tempat penampungan di shelter BLK Desa Menasah Mekandang, Kecamatan Muara II, Kota Loksemawe Aceh, selasa 18 Januari 2022. Mereka kabur dengan cara memanjat pagar. ke-ela8 imigran rohingnya yang kabur tersebut semuanya berjenis kelamin perempuan. Sebelumnya diketahui total keseluruhan imigran Rohingya yang ditampung di shelter BLK Kandang adalah 105 orang. Dengan rincian lelaki dewasa 8 orang, perempuan dewasa 80 orang, anak laki-laki 6 orang, dan anak perempuan 11 orang. Namun saat ini yang tersisa 97 orang setelah diketahui 8 orang melarikan diri. Pihak UNHCR dan IOM akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait proses percepatan pemindahan dan memperketat penjagaan agar imigran rohingya tidak melarikan diri lagi. Kepolisian daerah Aceh melalui Polres Lok Semawi saat ini masih mendalami dugaan adanya keterlibatan sindikat kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPU terkait kaburnya 8 imigran rohingya. Hal ini diungkapkan Kabid Humas Polda Aceh Kombes Polisi Winar di SHS IKMSI yang didampingi Kapolres Lhokseumawe AKBP Koartanto SIKMH dalam keterangan persnya Rabu 19 Januari 2022. Winar menyebutkan dugaan adanya keterlibatan sindikat TPPO itu muncul setelah warga mengamankan dua pria asal Sumatera Utara berinisial AF 47 tahun dan RAH 22 tahun pada 18 Januari 2022 di Desa Kandang, Kecamatan Muara 2 Kota Loks Mawai. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sudah telun kita beralih ke informasi nasional. Zakat merupakan salah satu instrumen keuangan sosial syariah yang memiliki peran penting dalam pemulihan ekonomi nasional. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia yakni 87,2 persen dari total penduduk, Indonesia diperkirakan oleh Badan Amil Zakat Nasional mempunyai potensi zakat mencapai Rp327 triliun. Rupiah. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui perannya dalam Dewan Nasional Keuangan Inklusif atau DNKI juga telah aktif bersinergi dengan Basnas dan berbagai kementerian, lembaga untuk mendorong peningkatan indeks keuangan inklusif melalui pemberdayaan zakat. Berbagai bentuk dukungan Kemenko perekonomian dalam pemberdayaan zakat tersebut mendapat apresiasi dalam Basnas UU tahun 2022 di Jakarta, Senin 17 Januari 2022 ko Perekonomian dianugerahi sebagai salah satu dari enam lembaga negara pendukung gerakan zakat Indonesia dengan koordinasi yang sinergis dan optimal dalam pengelolaan zakat. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir yang dalam kesempatan tersebut menerima penghargaan mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Sudah lalu kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Serangan udara dari Koalisi Pimpinan Saudi menewaskan sedikitnya 14 orang di Ibu Kota Yaman yang dikuasai pemberontak setelah serangan oleh gerliawan Houthi di Uni Emirat Arab membuat ketegangan regional melonjak. Melansir AEPI pada selasa 18 Januari 2022, penduduk sana masih menyisir puing-puing untuk mencari korban selamat dari serangan yang meratakan dua rumah beberapa jam setelah serangan drone Houthi menembus Abu Dhabi. Eskalasi dan intensifikasi UEA bagian dari koalisi pimpinan Saudi yang memerangi pemberontak yang didukung Iran. Negara itu telah bersumpah akan memberikan tanggapan keras terhadap serangan pada Senin 17 Januari 2022. Serangan mematikan pertama yang diakui di dalam perbatasannya dan diklaim oleh pemberontak Yaman. Perang saudara Yaman dimulai pada tahun 2014 ketika Houthi merebut ibu kota Sanaa. Ini mendorong pasukan pimpinan Saudi campur tangan menopang pemerintah pada tahun berikutnya. Konflik telah menjadi bencana bagi jutaan warganya yang telah meninggalkan rumah mereka. Banyak yang berada di ambang kelaparan dalam apa yang disebut PBB sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia.